Untuk anda semuanya, artis yang fa'in insyaallah totalitas banget setal speednya. Siapa kah dia? Lovina Agres Sera. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh